man yahdihillahu fala mudilla lahu yudlil fala hadiyalah wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraram bihi wa tawhidan wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa ashabihi wassallama tasliman mazida wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hady muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa Untuk membahas Hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmu Dan poin yang akan kita bahas sekarang adalah Al-Mu'awifat antolabil ilm, Atau kendala Halangan, rintangan di dalam mencari ilmu Kendala yang pertama adalah fasadun niyah Rusaknya niat Niat merupakan rukun dan fondasi amal Apabila niat ini tercampuri oleh sebuah kotoran Atau sebuah noda Maka amalnya pun menjadi ternoda atau terkotori Sesuai dengan kadar kekotoran atau noda yang masuk ke dalamnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda Inna mal a'malu bin niat Wa inna malikul limri'im manawa Hanyalah setiap amal bergantung kepada niat dan hanyalah setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya jadi niat itu rukun bagi amal sebuah syair menyatakan wal baitu la yubtana illa bi am bi amudatin Wala imadai dalam tubna arkan. Sebuah rumah tidak akan bisa terbangun, tidak akan bisa berdiri kecuali di atas tiang, dan tidak akan ada tiang apabila dia tidak dibangun di atas rukun, di atas fondasi. Jadi rumah itu baru berdiri kalau ada tiang, tapi tiang ditancapkannya di mana? Di atas fondasi. Nah, fondasi inilah niat. Oleh karena itu kalau niat dibarengi dengan suatu noda, kotoran dalam berbagai macam bentuk Umpamanya patoran niat itu hubut tasodur Atau hubus syahwah Atau tasonum majalis Hubut tasodur itu Mencintai Menyukai dirinya itu dijadikan sebagai narasumber Sebagai sandaran Sebagai patokan Pokoknya semuanya harus bersandar ke saya, umpamai itu hubut tasodur namanya atau hubut syahwat mencintai syahwat termasuk syahwat popularitas atau tasanum majalis artinya ingin selalu menonjol dalam setiap majalis mendominasi suatu majalis jadi itu termasuk noda-noda Kotoran-kotoran yang Merusak niat Kita belajar Dengan niat Supaya semua orang merujuk ke saya Yang tidak merujuk ke saya Maka gak akan dianggap Gak akan ditegur Gak akan disapa Bukan golongan saya umpamanya Atau niatnya itu Ingin selalu menonjol Mendominasi di dalam setiap majelis Fainnahaذا كافيل بأي يكون حاجزا منيا في طريق صاحب تلك النية، maka dijamin hal itu akan menjadi penghalang, akan menjadi kendala di tengah jalan orang yang memiliki niat seperti itu, akan terhalang dari mencari ilmu. Oleh karena itu, wajib kita jauhkan hal hal tadi niat-niat yang kotor tadi yang merusak tadi dalam hati kita. Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyan nahum sughulana wa innallaha la ma'al mukhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Jadi termasuk bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Lanahdiyan nahum sughulana Pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka Dan Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan Berkata Imam Sufyan Athauri Seseorang yang sangat-sangat waro Dan sangat-sangat tinggi Kedudukannya di dalam pandangan para ulama. Jarang ada tandingnya Disebutkan Sufyan Athauri itu Karena alam nas Beliau itu orang yang paling berilmu pada zamannya, bergelar Syekhul Islam. Sehebat itu ilmunya, sehebat itu keikhlasan ibadahnya, tapi beliau menyatakan ma'alij tu syi'an ashad min niyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat, lebih susah daripada mengobati niatku. Jadi adanya ketidakikhlasan itu penyakit. Penyakit-penyakit lainnya mudah untuk diobati. Tapi yang paling sulit untuk diobati itu niat ini nih. Itu orang sekaliber Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sehingga berkata muallif fa idza kana hadzal imam ats-tsauri fa mabalu bina nahnu kalau orang semacam imam Sufyan At-Tawri aja seperti itu. uh Bagaimana ya dengan kita. Oleh karena itu. Wajib bagi setiap kita. Memfokuskan atau memurnikan niat di dalam mencari ilmu. Tidak ada niat lain dalam mencari ilmu itu. Kecuali untuk memperoleh wajib Allah Azza wa Jalla. Maknanya ikhlas, ingin ke surga sebab wajah Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dilihat di surga oleh orang-orang beriman adapun orang-orang yang ke neraka enggak. Kallaa innahum an rabbihim yawma idhil Ini tentang orang-orang kafir. Tidak kata Allah sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir yang ada di neraka itu pada hari itu mahjub dia Terhalang dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala Kata Imam Asyafiq Kalau orang-orang kafir Di dalam neraka terhalang Dari melihat Allah menunjukkan Orang-orang mukmin di surga tidak terhalang Akan bisa melihat Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Hujuhu yawma idin nazirah Ila ila rabbiha nazirah Pada hari itu Ada wajah-wajah yang cerah karena mereka bisa melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah itu senikmat-nikmat kenikmatan di surga, seagung-agung kenikmatan di surga. Tidak ada yang lebih nikmat lagi daripada memandang wajah Allah. Nah, kita niatkan amal kita termasuk mencari ilmu itu karena Allahu azza wa jalla. Oleh kerana itu La yuridu bithalika illa wajh Allah Azza wa Jalla Fa inna sahiban niyah Ma sahabahu Min talbisi l'iblis Fa inna hadha leysa Bi gharib Innamal gharibu wal ajib Ayyastam ri'a Sahibuha kal Lawthat Fi niyatih Kata muallif tidak boleh kita meniatkan dalam mencari ilmu kecuali hanya untuk meraih wajah Allah, hanya untuk bisa meraih wajah Allah. Karena orang yang memiliki niat itu selalu saja dibarengi atau diganggu oleh tipuan atau jebakan iblis. Jadi kita sudah dari awal meniatkan niat mencari ilmu itu ikhlas karena Allah. Perumpamanya kita teh belajar di tengah perjalanan belajar kita itu muncul. Muncul apa? Godaan-godaan untuk riya, untuk hubus syahra, untuk hubus tasaddur, mencintai popularitas, mencintai pujian, mencintai kehormatan, penghargaan dan penilaian atau apresiasi orang kepada kita. Itu muncul, itu talbis iblis, itu jebakan. Ini tidaklah aneh. Tapi yang aneh, yang anjib adalah kalau orang yang memiliki niat yang jelek tadi memelihara kejelekan itu di dalam niatnya. Umpamanya ya, umpama. Kita membahas umpamanya kisah seorang ulama dengan keagungannya, keluhurannya. Pujian orang terhadapnya Sehingga dalam bayangan kita Kehidupan ulama itu begitu indah Imam Ahmad Dalam penderitaan Yang beliau alami di tengah-tengah Perjuangan dakwahnya Di penjara sekian lama Sampai tiga masa kekhalifahan Disiksa gitu kan Tapi Penderitaan Di atas kebenaran itu Terasa begitu indah Begitu nikmat Syekhul Islam Ibn Tawi hidupnya keluar masuk penjara Demi kebenaran sampai meninggalnya pun di penjara dalam keadaan Sujud ibadah kepada Allah begitu indah Pujian orangmu Begitu dahsyat Mengalir begitu deras Sampai kita sendiri kabita Oleh keagungan para imam tersebut Muncul dalam hati Mendengar semua orang memuji, saya pun ingin dipuji seperti itu. <tuh> Kalau begitu, ilmu saya harus sehebat Ibn Tayliya. Ilmu saya harus sehebat Imam Ahmad, biar saya pun dipuji seperti mereka. Muncul itu tidak terasa itu. Itu termasuk rasa dunia. Atau niat yang rusak. Falizaman alaihi ayyujahidaha wa ayyuha riba dzalikallau tsadkhon mastafa ila ila dzalik sabila maka wajib bagi orang yang seperti itu ketika muncul muncul niat-niat seperti itu untuk memerangi jihad melawan hal itu memerangi semua niat-niat yang kotor itu semampu mungkin ingat Ketika muncul perasaan-perasaan atau niat riak yang tiba-tiba itu tidak dosa karena itulah yang disebut dengan waswas -was dari setan. Kata alimam Ibnu Katsir, waswas itu bisikan dari setan ke hati manusia tanpa terdengar suara di telinga. Tiba-tiba muncul aja dalam hati gitu ya. Gangguan apa? Ketika salat Allah rafar lagi khusu khusu tiba-tiba ingat ke benda yang hilang. Oh. Benda yang hilang itu nak kolong kulkas gening ingat sekarang. Itu dah salat itu. Sebelumnya mah tidak ya, tidak terpikirkan. Itu was-was. Bukan hasil ikhtiar kita umpama ingat-ingat di mana itu uang yang seribu tuh yang beli tarasi itu Diingat-ingat enggak enggak begitu kita. Lagi khusus muncul tiba-tiba ingatan itu dari syaitan, Sampai di sana kita tidak dosa karena bukan ikhtiar kita. Bukan hasil usaha kita. Yang dosa itu setelah muncul Fikiran atau niat riak seperti itu lalu dipelihara. Oh iya iya tadi tuh, si apa namanya si uang yang ada di kolong kulkas seawalna tetah dialungken budak teka sangap ngagorolong kadinya. Terus budak lata lompat dasianin di gubuk kuurang. Akhirnya lupa awek kuurang dari udah budak lata. Oh niat etahul. Terus akhir nama selama solatnya begitu mikir. Nah itu baru dosa. Jadi Wajib bagi kita Untuk memerangi semua Kerusakan-kerusakan yang Muncul di tengah-tengah Usaha kita untuk mencari ilmu Muncul ria, muncul ingin dikenal Muncul ingin dipuji Muncul ingin disanjung Muncul ingin dikenal Di seluruh dunia gitu ya Maka wajib diperangi Jangan la yaftarun la ya turanna wala ya asanna jangan putus asa jangan apa namanya eh bosan-bosan terus naklah dia membaca apa yang disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni di dalam hati mereka lalu oleh Imam Ad-Daruqutni di diungkapkan ini Imam Ad-Darqutni Abdul Hasan Ali bin bin Amr disebut Amirul Mukmininafil Hadis. Amirul Mukminin. Sahaitan uggurrowokan. Oh rojan, tong diciwitan atau? Itu antar. Projeankan dia. Jadi, tak. Imam Ad-Darqutni diberi gelar Amirul Mukminin fil hadith Ini gelar tertinggi dalam ilmu hadith Tidak semua orang bergelar begitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud termasuk Imam Ad-Darukutni termasuk Imam Ahmad bin Hambal itu bergelar Amirul Mukminin fil hadith Imam Syafi'i tidak sampai amirul Mukminin fil hadith Imam Amirul Mukminin fil Hadis itu orang yang me mendalami, memahami, menguasai seluk-beluk ilmu hadis seluruhnya dengan tetek bengeknya dan hafal hadis minimal satu juta hadis dengan sanadnya. Baru itu Amirul Mukminin fil Hadis. Salah satunya madarukutni ini. Beliau berkata, talabnal ilma li ghairillah fa'aba aba ayyakuna illalillah kami mencari ilmu dulu kami mencari ilmu bukan karena Allah faaba maka gagal enggak ilmu tidak bisa diperoleh kecuali karena Allah apa makna Imam Adarukuti Ad ini Imam Adarukuti Ad bukan mewakili dirinya sendiri tapi juga kawan-kawan muslim -kawan, mungkin ngobrol ya dengan kawan-kawannya sesama tulabul ilm saat itu belum menjadi ulama gitu nah diketahui niat yang lain-lain Talabna al ilmali qairillah. Kami dulu mencari ilmu bukan karena Allah. Ternyata gagal, Enggak. Ilmu itu tidak bisa diperoleh kecuali karena Allah. Apa maknanya tafsir atau penjelasan dari ucapan Imam Ad Daruqutni bahawa bi anna talibah qadiyakuno fi nafsi hadun min hubt tasdul. Kadang-kadang dalam diri seorang pencari ilmu ada niat-niat hubut -niat. tersodur, cinta popularitas, ingin pujian, ingin sanjungan, ingin dianggap, ingin di apa, ditokohkan. Ternyata apa? Ternyata gagal. Dalam arti ilmu tidak bisa difahami kalau dicampuri dengan niat-niat seperti itu. Oleh karena itu setelah mereka sadar bahwa ilmu itu harus dituntut, dipelajari dengan ikhlas Baru mereka itu meluruskan niatnya di tengah jalan Setelah niatnya lurus, ikhlas hanya semata-mata karena Allah bukan karena ingin pujian, ingin sanjungan dan seterusnya Baru mereka berhasil di dalam pencarian ilmunya jadi pujian, sanjungan, penghargaan, penghormatan orang itu secara umat, otomatis pasti-pasti-pasti itu akan didapat. Asal ikhlas. Tapi sebaliknya kalau kita meniatkan ilmu ingin pujian orang, ilmunya gak dapat, pujiannya gak dapat. Atau mungkin pujiannya dapat tapi di akhirat dia gak dapat apa-apa. Inilah mu'awikad yang pertama. Atau kendala yang pertama di dalam mencari ilmu yaitu apa? Fasadun niyah atau rusaknya niat. Ini yang pertama. Al-Mu'awid Quthan. Kendala yang kedua, rintangan yang kedua yang banyak menghalangi para pencari ilmu adalah Hubus syahrah wa hubus tasadur. Nah ini cinta popularitas ya cinta, pujian, sanjungan. Ini juga termasuk bagian dari niat tadi, tapi Dihususkan pembahasannya karena pentingnya. Disebutkan di sini wa <tuh> huwa dakhilun tahtan walakin yufradu li Ini dibahas secara menyendiri. Karena saking pentingnya. Sama dengan tauhid. Tadinya hanya dua saja, tauhid itu rububiyah dan ulumiyah. Asmaul sifat nggak ada, karena asmaul sifat itu bagian dari rububiyah. Tapi setelah di kemudian hari muncul penyimpangan orang khusus dalam masalah asmaul sifat, dan para ulama juga menghususkan membantah semua itu tentang asmaul sifat, jadilah. Asmau sifat ini jadi bagian tersendiri Yang terpisah Dari pembahasan Ar-Rububia Karena pentingnya Tadinya masuk bagian dari Pembahasan Ar-Rububia Ini juga begitu Di antara kerusakan niat adalah Meniatkan mencari ilmu Untuk mencari popularitas Atau pujian Tapi karena Masalah ini pertama penting Yang kedua banyak Kerap rata orang mencari ilmu itu karena ingin pujian. Banyak. Jadilah ini pembahasan tersendiri. Popularitas dan pujian adalah sebuah penyakit yang berbahaya. Yang tidak akan ada orang yang selamat dari penyakit itu kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Asy-Sya'tsabi rahimahullah Akhirul asyai nuzulan Min kulubis salihin Hubbus salatah wat tasadbur Godaan terakhir Yang Akan menimpa Hati orang-orang Yang soleh Termasuk para ulama Orang-orang yang berilmu Adalah cinta kekuasaan Cinta popularitas Cinta sanjungan Cinta pujian. Cinta penghargaan. Kalau orang bodoh gak akan tuh. GR dipuji oleh or orang lain. Karena apa? Bodoh apa yang mau dipuji. Tapi orang yang berilmu gitu ya. Dia bisa menjelaskan semuanya. Bisa menjawab semuanya. Membuat orang puas. Membuat orang kagum. Membuat orang olohok. Olohok itu tercengang. Mungkin... Karena keunggulan dan kelebihannya Dari rata-rata orang pada umumnya Ada keinginan Wah kayaknya saya akan dipuji Siap-siap Hidungnya rebih Rebeh tenangnya Mekar ah, Hidungnya mekar Serasa fly Terbang, ngapung, ngawang-ngawang Berjeng, tepuk, jangjang. Itu hubut tasodur namanya Dan itu teralami oleh orang-orang yang soleh Orang soleh karena akhlaknya yang bagus Orang yang soleh karena ilmunya yang tinggi Karena ibadahnya Karena ini akhirnya dipuji orang senang ternyata dipuji orang Nah ini mulai nih setan memasukkan Yang seperti itu kepada orang-orang yang soleh Orang-orang yang baraga julma Gak akan mungkin dipuji apa yang dipuji? Baragajul si dia Jadi Godaan ini biasanya menimpa orang-orang yang soleh Orang-orang yang berilmu kanat niyatu talib Ayustahara ismu Wa ayurtafa zikruh Wa ayyakunamu mubajjalan. Kalau niat seorang pencari ilmu agar namanya masyur, kaceluk, kawun-kawun, kacoan cara, kajana pria, artinya masyur itu terkenal. Tidak hanya di kampungnya, di kotanya, di pulaunya, di negaranya, bahkan ke seluruh dunia umpamanya, namanya banyak disebut, banyak dikenal. Kalau niatnya seperti itu, la illa dzalik tidak ada keinginan atau cita-cita lain bagi dia kecuali itu, fa qad adkhala nafsahu madakhil khatira, berarti dia telah menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang berbahaya. Kepada pintu masuk yang akan menjerumuskan dia kepada hal yang membinasakan. Cukup bagi orang itu untuk memperingat kan dengan salah satu hadis Nabi SAW saja. Kata Nabi SAW Inna wasallam inna awwalannas yuqda yaumal qiyamati alaihi thalatha. Ila anqal qala wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa ni'amahu fa arafa. Qala fa maf'ata fiha qala تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت في القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار Kata Nabi saw, sesungguhnya manusia yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat ada tiga golongan. Kita nggak akan menjelaskan tiga-tiganya. Hanya satu saja yang berkaitan dengan pokok pembahasan kita, yaitu seseorang di sini rojulun, laki-laki. Tapi menyangkut wanita juga, ikhwan ahwat laki perempuan sama, yang belajar ilmu dan mengajarkan membaca Al-Qur'an. Kemudian di hari kiamat nanti dia dipanggil. Allah memperkenalkan mengingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia pun mengakuinya, mengenali ya nikmat itu dulu saya terima, saya rasakan, saya alami. Lalu Allah bertanya, "Fama fa'alta fi apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" nikmat otak, kecerdasan, kesehatan, masa muda dan seterusnya, nikmat waktu luang dan seterusnya. Dia berkata ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, dulu aku belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dulu pun aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Ghadhabta dusta engkau, bohong engkau Walakin nak talam tal ilmu liukal alim tapi dulu kamu belajar ilmu agar kamu disebut digelari sebagai orang alim dan dulu engkau membaca Al Quran agar engkau disebut koriu uh, bagus sekali bacaannya lalu dilau-laukan di affecting di lah ketika baca Al Quran oh mumpung ayun-ayun baca yang keras Orang-orang, uh bagus sekali bacaan. Sumah namanya. Sumah itu ingin didengar kebaikan kita. Kalau Ria ingin dilihat. Kalau Sumah ingin didengar. Fakadqil dan ucapan pujian itu telah dikatakan kepada kamu. Kamu memang sudah disebut Tori, sudah disebut Alim, sudah disebut Da'i Kondang, sudah disebut Ustaz Beken. Sesuai dengan keinginan kamu Lalu Allah Merintahkan agar orang itu Diseret pada wajahnya sampai Dilemparkan ke dalam api neraka Waliyahdubillah Jadi orang itu Berilmu, beramal, membaca Al-Quran Tapi ke neraka Karena apa? Karena niat Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah ketika menjelaskan Bab as-sidku Atau kejujuran Beliau menjab, membagi kejujuran itu ada enam macam. Jujur dalam lisan, termasuk salah satu jujur dalam hal niat. Jujur dalam hal niat artinya ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas dusta, tidak jujur dia. Makanya Allah menyatakan kata bu dusta engkau bohong. Apa yang Allah dustakan, apakah lisan orang itu bukan? Lisan orang itu benar dia dulu ketika di dunia belajar. Dan mengajar, dan membaca Al-Quran Benar, di dunianya begitu Lalu apa yang Allah Dustakan, niatnya Niatnya tidak ikhlas Setiap niat yang tidak ikhlas Berarti niatnya tidak jujur Dan itu kedustaan Ada enam macam Untuk kejujuran Tidak hanya satu macam jujur dalam hal berbicara Enggak, dalam hal niat harus jujur Jujur dalam niat adalah ikhlas Ada niat hati Nanti ya, ada Uh, niat a ah, a ah, a ah. bukan niat hati ada kejujuran dalam hal hati ada kejujuran dalam hal tekad ada kejujuran dalam hal banyak ada enam macam yang dijelaskan oleh Syekhul Islam dan dulu pernah kita bahas ketika membahas amalan hati Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam hadis lain disebutkan ya na'ayal aram Akhwafu ma akhafu alaikum asyirku wasyahwa alkhafiyyah. Wahai masyarakat Arab. Yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik dan syahwat yang tersembunyi. Ini Disehikan oleh syalal Albani dalam kitab silsila al-ahadis as-suhiha Berkata Imam Ibn al-Athir Inna syahwatul khafiyah hubbu itila' inna's alal amal Yang dimaksud dengan syahwat yang tersembunyi itu adalah Mencintai orang lain mengetahui amal baik kita Sangat suka kalau amal baik kita ini diketahui oleh orang lain. Itu yang disebut dengan syahwat yang tersembunyi. Umpamanya kita beramal benar tadi malam tahajud. Kusuh lagi. Aduh sayang kan. Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang tahu. <laughs> Besoknya ketemu kawan. Lalu dia ceritakan tadi malam saya tahajud, wah luar biasa lah. Dari jam 1 sampai jam 4 itu gak kerasa khusus, saking khususnya gak inget apa-apa. Oh itu mah tidur. Nah itu syahwat yang tersembunyi. Ingin agar orang lain itu beramal, eh mengetahui amal baiknya. Kita umpamanya menolong orang di tempat lain, nggak ada orang kenal yang melihat kita, yang melihat orang-orang dia nggak kenal. Diceritakan kemarin ya waktu saya di Surabaya tuh, itu ada orang kelaparan kayak itu sampai daun dimakan. Saya nggak ada uang lagi kecuali upah cuma seratus ribu. Wah, nggak apa-apalah. Saya naik truk aja numpang ke Bandung dari Surabaya demi menolong orang itu dirogoh seratus ribu tuh saya kasih ke dia tuh. Ah. Orang tuh sampai colok wah hebat bener rianya. <laughs> hebat rianya. Kan sayang amalan itu amalan bagus terhapus begitu saja oleh celetukannya. Itu syahwat yang tersembunyi. Sebuah riwayat dari Al Faruq radhiyallahu anhu yaitu Amirul Muminin Umar bin Khattab an. Dia suatu saat Menghardik Ubay Ketika Ubay bin Ka'ab ini selalu Diikuti orang dari belakang Karena ingin Istifadah dari ilmunya Hadisnya dan seterusnya Kemana Ubay berangkat, diikuti Dibentak oleh Umar bin Khattab Fanaharahu Wajajarahu qailan Kufan hadah Fa inna fitnatun Lil madbu. Mazelle untuk Tabi. Kata Umar, hindarkan oleh kamu hal ini, karena hal ini fitnah bagi orang yang diikuti dan kehinaan bagi orang yang mengikuti. Jangan biarkan orang irul itu nikicliqwe nunutur ke manapun dia pergi. Disebutkan di dalam beberapa kitab tentang rokaiq dan suluk. Rokhoik ini tentang sensitivitas hati, hati itu mudah tersentuh, lunak itu lembut gitu ya. Suluk itu ya menyangkut akhlak. Suluk itu aplikasi dari akhlak. Kalau akhlak disebut haliyatul insan al-baltini ya, keadaan batin manusia. Keadaan batin manusia ini adanya dalam hati, gak kelihatan. Tapi kalau keadaan batin sudah teraplikasi dalam bentuk amal, itulah yang disebut dengan suluk. Itu dijelaskan oleh saya Said bin Wahab. Al-Qahtani dalam kitab Al-Hikmah Bidda'wati Ilallahi Ta'ala. Umpamanya, hati kita itu nyeahan. Gampang karuniaan kabatur. Mudah kasihan kepada orang lain, mudah iba. Empati, simpati gitu ya. Nah melihat orang yang Sengsara, aduh iba sedih Ikut sedih gitu Kemudian mendorong dia Ingin menolong siapapun Itu akhlak, keadaan batin Kalau keinginan Untuk menolong orang lain Dia amalkanlah, lalu meronggoh Saku, kemudian memberi Itu akhlak Dia dermawan Karena nyaahan Karena karuniaan Karena penyayang dia itu suluh. Disebutkan dalam beberapa kitab, raka'id dan suluh. Annal amda idha tamanna au fariha, ayyu'adzama idha dakhala, wa ayyakuna qasdahu maqsuran ala ijabin nasibihi, wa madhihim lahu fahasiba, fa inna dhalika babun azimun min abwa biryai wa sum'ah. Wahai yang melihat melihat Allah di dalamnya, dan yang mendengar mendengar Allah Seorang hamba apabila dia berangan-angan, atau ingin atau senang apabila dia itu diagungkan, apabila dia masuk dia datang ingin disambut, ingin diagungkan, ingin dihormat, dan niatnya maksud dia hanya hanya untuk Membuat orang takjub kepada dirinya Membuat orang memuji dirinya Hanya itu saja Maka itu merupakan pintu besar Di antara pintu-pintu ria dan sum'ah Jadi enggak boleh itu Berbahaya Akan mencelakakan dan membinasakan dirinya Oleh karena itu syahwat Syahwat yang tersembunyi itu Merupakan musibah Bagi orang yang hatinya Sudah terikat dengan hal itu Generasi salaf As-Saleh zaman dahulu Orang-orang yang paling jauh Dari hubus syahwat ini Contoh, beberapa contoh Di antaranya Ayub as-sakhtayani Rahimahullah Berkata syu'bah Berkata Ayub Zukirtu Waluhibu an'udhikar Aku banyak dipuji orang Tapi aku sangat-sangat Tidak suka untuk dipuji Itu kata Ayub Berkata Syu'bah Rubbama zahabtu Ayub lihajatin Fala yada'uni amshi ma'ahu Wa yakhruju minhahuna wa hahuna Likaila yuftanulahu Suatu saat aku pernah berjalan bersama Ayub untuk suatu keperluan. Ayub tidak membiarkan aku berjalan di sampingnya. Pokoknya keluar ke sana. Pokoknya babalit setan kata orang Sunda mah ya. Babalit setan itu artinya apa? Apa? Papalengosan. Eta mah bahasa Sunda keneh. Babalit setan itu pokoknya berjalan zig untuk menghindar agar orang itu tidak mengikuti dia gitu. Seperti itulah yang dilakukan Ayub. Berkata Hamad, "Kuntu amsy ma'ahu", yakni Ayub. Fayakhudhu fitruqin annila'ajabu kaifa yuhtadalaha firaran minan nas ayyu qal ayub. Suatu saat aku bersa berjalan bersama Ayub. Ayub ini dikenal ulama. Terkenal namanya di mana-mana dan selalu dipuji orang. Aku berjalan bersama Ayub. Ternyata Ayub mengambil jalan-jalan yang aku sendiri kaget dari mana dia tahu jalan-jalan itu jalan tikus gitulah, tarumpil yang susah untuk di dijalani orang. Kenapa dia begitu? Firron minanas ayub kalhada ayub. Dia menghindari orang-orang agar orang tidak tidak mengetahui bahwa ini Ayub. Itulah Ayub. Contoh lain. Busyr bin Al-Harits menyatakan mattaqallaha man ahabbas syahwah asy-syahra tidak akan bertakwa kepada Allah orang yang mencintai popularitas Berkata Imam Ahmad uridu an akuna fi syu'abin Makkah fi syu'abin bi Makkah hatta la'uraf wa qad bulitu bisyahra Aku Ingin tinggal di pinggir kota Mekah aja lah. Di diskotik. Di sisi kota saatik. Agar aku tidak dikenal. Karena aku difitnah atau diberi ujian cobaan dengan popularitas. Beken. Beliau tidak mau beken. Bekas kenek. Maksudnya tidak ingin terkenal. Orang-orang selama ini ingin terkenal sama ruknanya. Sama rukna, sama rukna. Tadi sangkanya... Menjadi orang beken itu enak. Padahal enggak enak coba lihat. Presiden SBY umpamanya. Beken banget kan. Bisa enggak dia jalan-jalan ke mua? Enggak bisa. Para selebritis, para artis. Coba jalan-jalan ke mua. Uh, modern diserbu mah. Ingin berfoto, ingin tanda tangan, ingin wawancara, Uh, tidak ada privasi. Kemana-mana harus bawa bodiga. Kemana-mana harus bawa pengawal kalau enggak bawa pengawal uh pada nyiwitan pada ngajembelan atuh penasaran enggak enak jadi orang beken makanya para ulama yang sudah merasakan enggak mau jadi orang beken sementara yang belum beken ingin beken <gülüyor> gitu ya wa balagol imama ahmad Nasa. Ia daunalahu qalaitha la yakunu la yakuna istidraj. Ketika sampai berita kepada Imam Ahmad bahawa manusia itu selalu mendoakannya, memujinya, menyanjungnya, mendoakan kebaikan untuk Imam Ahmad. Imam Ahmad bukan atah, bukan bangga, bukan menepuk dada, "Saya atau di mana-mana disebut. Ya begitu. Tapi beliau khawatir sedih lalu berkata Aduh celaka mudah-mudahan ini bukan istidraj Istidraj itu tipu daya Allah mempedayai orang-orang tertentu Dengan diberi kelebihan Diberi kelebihan harta Diberi kelebihan jabatan Diberi kelebihan berupa popularitas Agar apa? Agar orang itu tambah dirhaka dengan itu Itu istidraj namanya Orang durhaka, orang yang ingkar kepada ajar Allah dan Rasulnya, gitu ya. Diberi kelebihan, diberi harta yang banyak, diberi kekuasaan, beken di mana-mana disebut. Padahal dia durhaka. Itu bukan bukan karoma, bukan anugerah, bukan karunia, tapi istidroj. Tipu daya dari Allah. Dengan itu mereka merasa dimuliakan. Dengan itu mereka merasa diberi anugerah. Lalu tambah durhaka dengan anugerahnya. Dengan kelebihannya. Mereka di neraka tinggal di kekayak. Di wajik. Itu istidraj namanya. Ahli bid'ah diberi istidraj berupa kesaktian. enggak mempandu batuk. Bisa berjalan di atas air. Bisa menjatuhkan orang dari jauh tanpa disentuh lawan. Jatuh umpamanya. Dengan kebidahan yang dilakukannya. Mati geni. Mutih gitu ya. Merem. Ngehejo. Dan seterusnya. sakti Eh, tetap-tetap dipilih ke. Sebab pada-tetap tidak gurali. jadi <laughs> istirahat. Imam Ahmad khawatir pujian orang kepadanya, doa kebaikan orang kepada ini istidroj. Tidak sombong beliau, lai la yakuna istidrojan. Mudah-mudahan ini bukan istidroj dari Allah, tapi betul-betul karoma untuk seorang wali sesoleh. Imam Ahmad. Suatu saat beliau berkhutbah Qala marrah yu khatibu lama ballagahu madh ya ababakr idza urifal idza arfa ar rajulu nafsahu famayan fau kalamun nas dia berkata wahai Abu Bakar apabila seseorang sudah mengenal dirinya maka ucapan orang yang bagaimanapun tidak akan bermanfaat bagi dirinya kalau dia sudah mengenal dirinya gitu ya Bahwa dirinya ini banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak cacat, banyak noda Tapi orang kan tidak tahu kelemahan dan kekurangan kita Orang melihat hanya yang baik-baik dalam diri kita Lalu memuji kita Nah orang yang tahu bahwa dirinya itu tidak layak memperoleh pujian itu Pujian itu insya Allah tidak akan mempengaruhi dirinya Sampai kan ada doanya bagaimana Doa agar ke, apa ketika kita dipuji orang Allahumma la tuakhidni bima yakulun gitu ya Waj'alni khairun mimma yadhunnun aukamaqal Itu Abu Bakar Ya Allah, janganlah kau azab aku karena ucapan mereka tentang aku Dan jadikanlah aku orang yang lebih baik daripada dugaan mereka Kalah satu ucapan beliau kepada seseorang ketika sampai berita kepadanya bahawa orang-orang mendoakannya beliau berkata As Allulaha Allayyadzalana Nirroim. Aku meminta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang riak yang suka akan pujaan. Ini contoh assalafus soleh pada zaman dahulu yang amat sangat tidak suka dipuji tidak suka disanjung makanya para ulama ketika umpamanya dalam salatnya karena khusyuk dia ingin menangis tapi banyak orang di sana dia menghindarkan menangis dengan cara pura-pura batuk atau bersin. Saya dengar dari Ustaz Firanda Suatu saat beliau itu Ceram Tentang sesuatu yang Membuat dia sendiri sedih dan menangis Dan kelihatan Ekspresi wajahnya itu menunjukkan Ingin menangis karena Terbawa oleh ureyan beliau sendiri Mungkin tentang neraka Tentang akhirat yang membuat Beliau sendiri takut dengan hal itu Tapi karena di hadapan orang Beliau menjaga agar Tidak terlihat menangis Sehingga beliau pura-pura batuk <coughs> Terus sampai uh, yang batuk kadang-kadang air matanya keluar kan Kemudian dia diambil dia tisu Ini batuk saya Sehingga Beliau mengesankan Air mata itu keluar karena Batuk bukan karena menangis Untuk menghindari sanjungan orang aduh syekh ini saking menyentuhnya saking dihayatinya itu ceramah sampai beliau sendiri menangis luar biasa ya jarang dai ulama seperti ini kan itu bisa-bisa keluar pujian beliau hindarkan itu oleh karena itu hindarkan menangis di hadapan umum di hadapan orang lain baik dalam salat dalam baca Al-Qur'an atau yang seperti itu kalau kita ketika bacaan untuk membaca Al-Qur'an atau sholat. ada keinginan untuk menangis, tahan saja dulu. Tarik nafas dulu, potong dulu bacaannya gitu ya. Batuk dulu. Nah, ini khilaf. Boleh enggak pura-pura batuk dalam sholat. <duh>. Jangan. <duh> <duh> ini kita pernah bahas dulu hal-hal uh, yang membatalkan salat, pianra berbicara secara sengaja, tertawa dengan sengaja. Terus ada ikhtilaf kalau dehem dan batuk gimana Sebab kalau batuk Anggaplah tidak bisa Dihindari batuk Karena kalau gak tau memang harus batuk Atau dehem Sekarang bagaimana kalau pura-pura batuk Atau pura-pura dehem Bagaimana menyuk Di dalam sholat Untuk Kita sedang ini Sedang sholat Tiba-tiba Ada nyamuk nempel di tangan kita kita tiup, <tuh> <tuh> baliknya gitu ya. Atau pas mau sujud, aluh tempat sujud tuh ternyata banyak debunya Sebelum sujud kita tiup dulu, <tuh> gitu. <tuh> itu di luar pembahasan rokok ikin, <tuh> itu pikir gitu ya kita nggak akan bahas dan jangan ditanyakan nanti. <tuh> Inilah kendala yang kedua, yaitu hubus syahrah, wata somtur cinta popularitas, cinta sanjungan, pujian dan yang sejenisnya dan ini termasuk hal yang merusak niat juga <tuh> kendala yang ketiga al-mu'awikul salif at-tafriyat fil-halaqat <tuh> fi-halaqat il-ilm tafriyat itu bahasa sula nama hari-hari, kita tanya artinya lalai. Dalam Pertama menghadiri majlis-majlis ilmu Yang kedua Setelah ada dalam majlis ilmu Di dalam majlis ilmu nya lalai Lalai itu banyak nanti Di sini memang tidak dijelaskan rinci Tapi dalam kitab lain ada rinciannya Di antara beberapa kelalaian dalam majlis ilmu Setelah hadir Kalau sebelum hadir Lalai dari majlis ilmu sehingga tidak hadir Ada aja alasan Setelah hadir di dalam majlis ilmu yang lalai lalainya ngobrol lalainya ngantuk lalainya ngalamur malayun fisiknya ada di majlis ilmu itu batinnya, jiwanya, hatinya, fikirannya berkelana ke sana kemari jadi ketika ngaji ingat kerita di data berapa hutang saya. Ketika ngaji ingat menu nanti sahur apa ya, gitu ya. Ketika ngaji kira-kira buka ini takjilnya apa-apa kolek, apa candil, apa sirup, yang jelas kurma udah masih ada apa tidak. Nanti setelah maghrib menu makanannya apa ya? Kalau kemarin kan anu anu anu saya enggak tahu kemarin apa menunya. Sekarang dikira-kira ayahnya ini ini ini badannya habis di mesin pikirannya ke dapur <laughs> ini tabrik juga ada juga yang khusyuk tidak melamun tidak ngantuk, tidak ngobrol, khusyuk, menulis, dilihat ngegambar <laughs> atau bikin funisi. Ah, ini juga sama dengan tafriq. Nah, rincian dari tafriq fi halafatil ilm kita akan bahas besok. Ba'da asar juga ya insya Allah. kalau pagi bagian Ustaz Nuruddin. Sore boleh enggak apa-apa di -apa. sesi saya. Misalnya. Sampai di sini karena sebentar lagi mau maghrib. tapi masih ada sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Alhamdulillah. Ketika itu seperti apa kita di awal satu niatnya karena allah tapi ketika dijalankan ada aja tiba-tiba berubah seperti apakah lebih baik kita hentikan saja amalan kita terus ya kita sholat udah kok terus isanya ini apa niatnya berubah terus ini apa lagi tiba-tiba berubah lagi apakah itu hentikan saja sholat isinya itu amalan dilanjutkan misalnya itu yang pertama terus yang kedua ini sangat ungkapan yang sangat mah salah satu dari dari ikhlas itu jika kita merasa tidak ikhlas. Iya. Tentang bagaimana acaranya agar ikhlas, di sini sebenarnya ada penjelasan tentang kiat-kiat agar ikhlas ada di sini ya. Cuma ini bagian-bagian halaman-halaman terakhir mungkin tidak akan terbahas. Cuma begini. Seperti saya fokus ke pertanyaan aja. Tadi saya ungkapkan bahwa munculnya keinginan untuk riya di tengah-tengah ibadah kita secara tiba-tiba itu was-was. Itu bisikan setan. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil ikhtiar kita, bukan keinginan kita. Itu godaan setan. Baik muncul keinginan untuk riya dalam salat kita di tengah-tengah salat kita ataupun muncul ketidakkhusuan, lagi khusyuk-khusyuk tiba-tiba ingat yang lain urusan dunia. Tiba-tiba saja, tidak diikhtiarkan. Itu juga godaan setan atau godaan setan yang lainnya. Umpama dalam salat tiba-tiba muncul pikiran ini harus membayangkan Allah enggak ketika salatnya. Kalau membayangkan kita bayangkannya gimana nah, dan seterusnya. Itu itu semua waswas. -was. Sampai di sana kata Syaluqmin kita tidak berdosa dan tidak berpahala. Karena itu bukan ikhtiar kita Itulah godaan setan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah batalkan? Iya, jangan dibatalkan, teruskan Tapi yang harus kita lakukan Kembalikan niat kita ke semula Kalau e, godaan itu berupa ria Kembalikan lagi Ke niat awal bahwa Salat kita ikhlas karena Allah Tidak peduli ada siapa yang ada di sana ada calon mertua ke, ada calon istri ke, calon kakak ipar atau ada bos, ada siapa, saya bukan mem tidak membutuhkan pujian mereka atas salat saya. Salat saya hanya untuk Allah. Kembalikan lagi ke sana. Kalau godaannya berupa ketidakkhusuan lagi khusyuk-khusyuk ingat ke yang lain, kembalikan lagi ke fokus ke penghayatan terhadap bacaan khusukkan lagi. Itulah yang harus kita lakukan, melanjutkan ibadah tidak harus membatalkan, tetapi meluruskan kembali keikhlasan kita yang digoda oleh setan, luruskan lagi ikhlas lagi atau kehusuan yang khusu kemudian dipalingkan, dibelokkan oleh setan, kembalikan lagi ke kehusuan semula. Itulah yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Kedua, benar nggak ada ungkapan takut tidak ikhlas apa namanya? Ke, uh, salah satu tanda keikhlasan ketika kita merasa tidak ikhlas iya, saya tidak tahu itu ucapan siapa tanda supinte Wallahu'alam, cuma ada cumanya. kalau umpamanya kita lagi sholah khusyuk, ikhlas tiba-tiba terdengar ada orang datang dari batuknya, dari DMnya itu kedengaran calon mertua lalu muncul riak kita merasa tidak ikhlas karena dari ya itu apakah itu ikhlas itu bukan ikhlas lihat saya wah ya. oh, mumpungnya calon mertua lalu tuh husu husukan nggak bukuk teh nggak dadak nggak bukuk dalam solak nggak itu artinya apa nangis sesebukan sesebukan mumpung ada mertua kalau mertua mengambil sejadah leos lagi biasa aja lagi kita ya wah mertua mulda ada biasa lagi nggak nangis lagi kita yakin itu tidak ikhlas Yakin itu ria Nah ketika kita merasa tidak ikhlas Apakah itu keikhlasan? Bukan itu betul-betul tidak ikhlas Jadi pernyataan tadi selama itu bukan hadis ya Itu tidak bisa diterima sepenuhnya karena realita yang saya contohkan tadi Walhasil bagaimana tanda keikhlasan berkata Abdullah bin Barak Al-Qadiyyat al, al menyatakan Bahawa Tarkul amali li ajlinnas ria'un Wal amalu li ajlinnas syirkun Meninggalkan suatu amalan Karena manusia itu ria Dan beramal karena manusia itu syirik Ikhlas adalah yang bersih dari kedua-duanya Nah itulah ikhlas Pikirkan sendiri <laughs> ya. Ikhlas tidak didefinisikan oleh beliau, tapi yang beliau definisikan atau berikan penjelasan adalah yang tidak ikhlasnya. Kata beliau meninggalkan tarkul amaluli ajrinas riyaun wal amaluli ajrinas syirku wal ikhlasu ayyaa fi allahu minhu Jadi beramah meninggalkan amalan karena manusia. Itu ria, beramal karena manusia, itu syirik. Ikhlas itu adalah orang yang, yang diselamatkan oleh Allah dari kedua-duanya. Itu ikhlas. Tidak syirik, tidak ria, itu ikhlas. Dari akhlas. Bagaimana cara mena Bagaimana cara penanganan kita Dalam menghadapi sifat futur Yang datang tiba-tiba Futur secara bahasa artinya lemah Yang dimaksud futur Lemahnya iman Karena lemahnya iman Iman ini turun mengalami degradasi Penurunan kualitas iman Akhirnya Dia Dia lalai dalam ibadah dan semangat dalam melakukan maksiat itu futur namanya ke kemesid jarang, ngaji jarang, pekerjaannya melakukan kemaksiatan itu futur bagaimana cara mengatasi hal itu cepat taubat dari semua kemaksiatan tadi kemaksiatannya tinggalkan bertekad untuk tidak kembali, menyesal dan seterusnya dan segera itu lakukan Kembali kepada amal-amal sebelumnya Kembali ke sholat berjamaah di masjid Kembali ke majelis ilmu Kembali bergaul dengan kawan-kawan Pergaulan yang baik Dan tinggalkan kawan-kawan Pergaulan yang buruk Nah itu cara untuk Mengobati futur tadi Bagaimana pula Menangani keadaan Bosan dan jenuh ketika tolabul ilmi pula. Nah, salah satu di antara kendala dalam mencari ilmu adalah al uzuf. Uzuf ini bosan atau jenuh atau imun. Imun itu sudah kebal dengan segala macam nasihat, sudah jenuh, sudah apa ya? Bosen dengan itu-itu juga. Ada pada point keberapa? Coba ya. Poin ke entah terfotokopi atau tidak. Sadis. Uh, oh, sadis banget. Kenam. Halaman dua puluh lima. Ah oh, iya. Al uzub antolabil ilm. Jadi. Kalau orang umpamanya sudah bosan, sudah jenuh dengan dengan me, apa, mencari ilmu, itu mengakibatkan malas lagi untuk hadir dalam mencari ilmu atau untuk um, melanjutkan mencari ilmunya. Termasuk menambah hafalan Al-Qur'an, termasuk baca Al-Qur'an, ada kejenuhan. Setiap ibadah. Mungkin mengakibatkan kejiliran. Inilah salah satu hikmah. Kenapa Allah mengharamkan sholat pada waktu-waktu tertentu. Mengharamkan saum pada hari-hari tertentu. Itu ada hikmahnya. Ada waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ada hari-hari terlarang untuk melakukan saum. Syekhul Islam Ibn taimiyah menyatakan. Ini salah satu hikmahnya adalah untuk menghindari kejenuhan Dari sinilah orang-orang dalam urusan dunia menetapkan adanya hari libur Libur kerja, libur sekolah gitu ya Itu untuk refresi Menyegarkan kembali semangat yang mungkin sudah kendur atau sudah jenuh Orang umpamanya lima hari kerja Jenuh, capek Ingin libur, dikasih libur hari Sabtu dan Ahad. Seninnya fresh lagi, segar lagi, semangat lagi. Belajar juga begitu. Ada jenuhnya. Maka dikasih hari libur. Seusai hari libur, kemudian fresh lagi, segar lagi. Ibadah juga begitu. Adanya larangan-larangan dalam ibadah. Baik sholat ataupun saum Itu untuk menyegarkan kembali semangat orang tersebut. Yang mungkin mengalami kejenuhan. Oleh karena itu... Kalau kita suatu saat merasa jenuh dari tolabul ilmi Itu harus ada refreshing Harus ada penyegaran kembali dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain Yang melupakan pelajaran Makanya sebenarnya ya ini kita terbalik dari para ulama Para ulama kalau hari-hari biasa itu mencari ilmu, mengajarkan ilmu Tentang ilmu aja Masuk Ramadan semua ilmu ditinggalkan tuh fokus kepada ibadah, ada fokus kepada baca Al-Qur'an. Sama Imam Syafi'i dalam sebulan itu bulan Ramadan haf khatam atau tamat baca Al-Qur'an 60 kali. Para ulama ada yang 30 kali, ada yang 10 kali dan seterusnya. Semua pelajaran ditinggal. Sesudah Ramadan masuk lagi ke pelajaran fresh lagi semula. Kalau kita kan sebaliknya. Hari-hari biasa Ngajinya. Seminggu sekali Pas Ramadan intensif Baca Al-Quran kurang Tapi ini lebih baik daripada Tidak semuanya, ngaji tidak Baca Al-Quran tidak, amal soleh tidak Bumiya terus, ini lebih baik Oleh karena itu ketika kita Ungkapkan, Syekh bagaimana ini Kita ini berbeda dengan taruhnya Pas Ramadan Kita gak adakan dairoh, itikaf Apa isi itikaf Bukan baca Al-Quran dan ibadah atau zikir Tapi kajian juga gitu ya Kata para masyekh Nah, bagaimana kalau umpamanya iktikaf tidak begitu? Iktikafnya khusus baca Quran masing-masing, zikir masing-masing, salat yang banyak dan seterusnya. Oh, enggak akan ada itu iktikaf biasa. Ya, Salah satu daya tarik iktikaf itu adalah kajian Kalau begitu itu akhafudzurri kata beliau. Daripada ngaji tidak baca Al-Qur'an tidak khusus mencari dunia, gitu ya. Kalau baik nya apa kita adakan halaqah ilmu untuk menarik mereka agar tidak terlalu terlena dengan urusan dunia. Nah, kita ini akha tadururaini. Jadi mencari madharat yang lebih kecil, yang lebih ringan. Yaitu ini dari ikhtiar kita walaupun kalau tidak ada daurah seperti ini, apa kita fokus baca Quran di rumah? Enggak, ya, belum tentu. Mungkin jalan-jalan, mungkin shopping, mungkin cari uang. Oh, dan seterusnya, lebih parah lagi. Wallahu aalam Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Sebentar lagi kira-kira 8 menit lagi kita memasuki waktu maghrib waktu berbuka, perlu persiapan. Insyaallah kita jumpa lagi esok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ahwat yang ingin pesan fotokopian kitab Nanti bilang ke ikuan ya Tidak hmm.